Syirik ada dua macam Bapak Ibu sekalian Syirik ada dua macam Yang pertama adalah syirkul akbar Dan yang kedua syirkul aszar Syirkul akbar ini artinya menyekutukan Allah yang besar Bobotnya besar Sampai pelakunya pada tingkat kekufuran Jadi kalau dia mau bertobat dia harus ulangi syahadatnya Itu namanya syirik yang besar Ada syirik yang kecil baik saya berikan penjelasan seperti apa syirik besar ini adalah orang mempartisipasikan makhluk dengan Allah dalam hal ibadah secara umum gitu kan ibadah-ibadah seperti misal tadi dia pergi kuburan minta tolong menyembeli selain Allah misal dia menyembeli di kuburan dengan niat untuk kuburan itu untuk jin ini namanya perbuatan syirik karena menyembeli hanya untuk Allah swt harus menggunakan nama Allah gitu kan ini semua perbuatan syirik besar ada yang syirik kecil syirik kecil ini pada dalam hadis ditanya Nabi sallallahu alaihi betul beliau mengatakan akhwa kuma akhafu syir khafi, atau syirkul asghar yang paling saya khawatir dari kalian adalah syirik kecil atau syirik yang tersembunyi lalu para sahabat mengatakan wa syirkul khafi ya Rasulullah apa yang Anda maksudkan dengan syirik tersembunyi beliau mengatakan riya riya Jadi memperindah ibadah Karena makhluk Tadinya sholat untuk Allah Dia sudah tahu Allah perintahnya sholat duhur Tapi begitu ada atasannya di sebelah Diperindah sholatnya Syirik jadinya Dia sholat untuk Allah Tapi karena ada di sebelahnya orang Dia perindah untuk makhluk itu Jadi mempartisipasikan di sini, Dia bersadaqah Untuk dipuji Dan dikatakan dia seorang yang mutasaddiq Atau orang yang memberikan sadaka, gitu Atau dia haji dan umrah Ingin supaya disebut Atau diberikan gelar seorang pak haji atau ibu haji Dan seterusnya Maka ini semua termasuk perbuatan ria Yang masuk dalam kategori syirik Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu sekalian perlu tahu satu hal Di antara semua dosa besar Yang akan kita bahas ke depan Termasuk masalah zina, riba Syirik kecil Yang tadi ria itu Lebih berat dosanya Lebih berat hukumannya Dibandingkan dosa-dosa besar yang lain Jadi orang berbuat syirik ini itu lebih iblis cintai daripada orang yang berzina gitu. Karena memang syirik kecil saja itu sudah cukup mengalahkan dosanya zina. Syirik kecil sudah mengalahkan dosanya riba. Syirik kecil, apalagi kalau syirik besar. Apalagi kalau sudah sampai syirik, besar gitu. Baik ini gambaran tentang masalah syirik. Kita dengarkan bagaimana Imam Zahabi menyebutkan dalil-dalil tentang masalah syirik. Boleh mengatakan syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakan Anda dan Anda menyembah selainnya berupa batu, pohon, bulan atau nabi atau syekh atau jin atau bahkan bintang-bintang, malaikat dan hal-hal yang semacamnya. Intinya seorang mukmin tahu semua yang ada di langit dan di bumi ini yang dia lihat dan dia tidak lihat kembali kepada satu pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu? Jadi kalau dia meyakini ada kekuatan Ada pencipta lain Itu namanya syirik, kekufuran Atau mempartisipasikan Tuhan yang satu Allah Dengan makhluknya dalam ibadah Berarti dia berbuat syirik Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja Kalau ada di antara kita Allah, Atau ada seseorang meninggal dunia Dia sempat berbuat dosa Selain syirik Dosa apa saja Termasuk dosa-dosa besar yang lain Kalau dia meninggal tidak sempat taubat Maka pada saat ditimbang amalnya hari kiamat Masih ada kemungkinan Allah ampuni Masih ada kemungkinan Allah ampuni Terutama dalam hadis dikatakan Siapa yang tidak mendebati Allah pada hari kiamat Akan diampuni dosanya ya, Jadi ada orang subhanallah Allah katakan nanti di timbangan hari kiamat Kamu sudah buat ini Dia bilang tidak saya nggak buat ya Allah Dibantah sama dia Terus dipungkiri Ini malaikat buktinya Menyaksikan Saya nggak percaya malaikat Ini orang-orang uh, di sekitar kamu Benda-benda yang kamu gunakan Ranjang yang kamu gunakan untuk berzina Tembok oh, kamar hotel itu Udara yang kamu hirup Semua makhluknya Allah jadi saksi Dia bilang saya tidak percaya semuanya Lalu Allah bilang sama dia Siapa yang kamu percaya? Dia bilang saya hanya percaya diri saya sendiri Maka dalam hadir ini dikatakan Allah mengunci mulutnya Dan membuat seluruh anggota tubuhnya bicara Tangannya bicara Iya ya Allah saya memegang mulut uh, Matanya berbicara, iya ya Allah, saya melihat Telinganya mengatakan, iya ya Allah, saya mendengar Kemalanya mengatakan, iya ya Allah, saya berzina Kakinya mengatakan, iya ya Allah, saya melangkah Kemudian Allah buka mulutnya Lalu Allah biarkan berbicara Dalam Al-Quran Allah bekalkan Dia berkata pada dirinya sendiri Lima syahidtum alaina Kenapa kalian malah memberikan kesaksian terhadap diri sendiri Lalu seluruh anggota tubuhnya berkata Ini di mahsyar tentunya Antakanallahun tati antaka kulla syaih Allah lah yang membuat kami berbicara sebagaimana dia membuat apapun bisa berbicara. Maka akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka gitu. Baik, kalau ada orang meninggal kemudian dihisap hari kiamat tentunya dengan hikmah Allah, dia berbuat salah selain dosa syirik, maka masih ada kemungkinan dia diampuni. Masih bisa misal dosanya 100, ya pahalanya 70. Mungkin Allah hapuskan 40 dosanya, jadi dosa sisa 60. Pahalanya 70, maka dia bisa masuk surga Walaupun itu tipis selisihnya gitu kan Dan ini masih kemungkinan dia terancam Bisa saja juga Allah tidak ampuni Ya sebagaimana Al-Nabi Wasallam mengatakan Di hari kiamat, di mahsyar Semua yang sedang ditimbang amalnya Dari orang-orang yang beriman, yang berbuat maksiat Bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah Ya hukum gitu kan Tapi yang jelas kalau selain dosa Syirik masih bisa Allah ampuni, masih ada kemungkinan Tapi kalau berbuat Syirik bapak ibu sekalian Kalau anda pernah yakin, anda pernah ke eh, penyihir Anda pernah minta-minta ke pohon, dianggap keramat Pernah datang ke kuburan wali-wali minta-minta Dan seterusnya lah ya Atau meletakkan benda-benda yang kita anggap punya kekuatan tertentu di rumah kita Seperti banyak terjadi sekarang gitu kan orang-orang muslim lakukan Maka itu berarti perbuatan Syirik bertobatlah sebelum meninggal Karena ini kalau terjadi pun sulit sekali untuk Allah ampuni. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa. Ini beliau angkat dalil pertama, ayat 48. Yang bunyinya: A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallah la yikfiru an syiraka bihi wa yikfiru maduna dhali kalimahnya syah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia akan mengampuni segala dosa selain syirik itu. Maksudnya hari kiamat di mahsyat. Bagi siapa yang ia kehendaki. Bagi siapa yang ia kehendaki Kemudian juga dalam surah Al-Ma'idah Dalil ke beliau angkat ayat 72 Yang bunyi wa Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Sesuatu dengan Allah maka pasti Allah Akan mengharamkan surga atasnya Dan tempatnya akan masuk ke Dalam api neraka gitu kan? Jadi ancamannya sangat keras Berhubungan dengan masalah syirik Baik, kemudian dalam dalil yang ketiga surah Luqman ayat 13 juga Allah mengatakan a'udzubillahi الرَّجِيمِ innasyirka الشِّرْكَ dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Tentu ayat-ayat di sini sangat banyak membahas tentang masalah syirik. Saya ingin diberatkan juga satu hal. Kalau Bapak Ibu laqad Allah berbuat syirik besar tadi yang saya sudah berikan pembagian syirik besar dan syirik kecil, kalau kita berbuat syirik besar, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, Orang yang berbuat syirik besar keluar dari jalur agama Islam Semua buku akidah mengatakan dia harus memperbaharui syahadatnya Yang kedua, amal-amal yang pernah dia kerjakan itu bisa terhapus karena perbuatan syirik dia Jadi semua amal-amal yang lain Allah hapuskan karena masalah kufur Seperti orang kalau berbuat kekafiran Dia murtad dari agama Islam atau dia berbuat syirik besar, maka amal-amal yang pernah dia sekian tahun hapus terhapus oleh Allah, oleh, dihapus oleh Allah ta'ala Yang ketiga, kalau dia meninggal dalam berbuat syirik besar, tidak sempat taubat ya, dan dia tahu itu memang syirik, gitu, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Ini kalau syirik besar. Kalau syirik kecil, bapak ibu sekalian, seperti riak tadi, maka dia eh, tidak akan membuat pelakunya kufur. Misal bapak ibu salat lagi riak memang ingin dipuji oleh orang, gitu kan memperindah karena makhluk, maka kita tidak sampai kekufuran, beda dengan syirik besar, minta-minta kekuburan misalnya, menyembelih pada selain Allah, menggantungkan nasib dengan penyihir, ini semua adalah perbuatan syirik besar. Tapi kalau syirik kecil riya, maka kita tidak keluar dari agama Islam. Yang kedua, amal yang hancur yang Allah tidak terima, hanya amal yang sedang kita kerjakan. Sholat duhur tadi seseorang riya Maka berarti sholat duhurnya tidak diterima sama Allah Tapi sholat subuhnya yang tadi pagi dia kerjakan tidak riya Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi amal itu saja Dan yang ketiga, kalau orang berbuat syirik kecil Kalau dia meninggal tidak sempat taubat Tidak akan kekal di api neraka Dia akan masuk, dibersihin dosanya Kemudian dia akan kembali masuk ke dalam surga Ini perbedaan dasar antara syirik besar dan syirik kecil itu sendiri Beliau mengatakan, karena itu barang siapa yang mempersekutukan Allah, kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, syirik besar, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i, tidak bisa dibantah lagi. Sebagaimana halnya orang-orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penduduk surga, sekalipun dia mungkin masuk terlebih dahulu di adab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukan Jadi orang kalau berbuat e, dosa misal Qadarallah seorang muslim Meninggal dalam keadaan dia berbuat dosa Kemudian dia tidak sempat taubat Tapi selain syirik besar Dia masuk ke neraka dulu dibersihin dosa-dosanya Kemudian baru dia dimasukkan ke dalam surga Makanya dalam sebuah hadith dikatakan Nanti akan ada penghuni-penghuni neraka Penghuni-penghuni surga yang keluar dari neraka karena dosa-dosa mereka setelah dibersihkan dan mereka diberikan julukan juhannamiyyin. Juhannamiyyin maksudnya orang-orang yang pernah lewat ke neraka dan nanti di surga di tubuh mereka ada cap yang bisa terbaca gitu kan bahwasanya orang ini pernah lewat neraka. Makanya saya biasa sampaikan di pengajian Bapak Ibu sekalian usahakan tidak punya cap nanti di surga gitu kan. Nah kalau sudah punya cap pernah lewat neraka Ya Bapak Ibu nanti dikenal oleh mereka bahwa saya ini pernah lewatkan neraka Walaupun pada saat itu tidak ada, ya tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi pencelaan gitu Tapi begitulah keadaannya Kemudian dalam sebuah hadis yang Sahih Ini bisa dilihat diriwet oleh Imam Bukharil dalam putnotnya ya Putnot di halaman 6 disebutkan Nabi SAW bersabda ala ukum Maukah saya tunjukkan kalian dosa-dosa yang merupakan induk dari semua dosa besar Terdahlan tiga kali beliau ucapkan. Kalu balaya Rasulullah, para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah kami ingin. Qala al israru bila. Induk dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua wa ukuhul walidain dan durhaka dengan kedua orang tua. Wajala sawakana muta'hi'an. Kemudian pada saat beliau sedang sampaikan dosa syirik dan durhaka dengan orang tua, beliau sedang duduk, lalu kemudian beliau berdiri. Mama beliau sedang berbaring kemudian beliau duduk lalu beliau berkata Allah wa kau luzzur qaula fa mazalayukariru hatta kurna lai tahu sakat lalu beliau berkata setelah syirik dan durhaka dengan orang tua adalah kesaksian palsu dan perkataan bohong lalu kata para sahabat beliau saw terus mengulang-ulangi itu sampai kami berharap beliau diam beliau diam Dalam hadis lain juga dikatakan, "Maukah saya tunjukkan kalian dosa-dosa besar induknya?" Lalu sahabat mengatakan, "Iya, ya Rasulullah." Kata Nabi, "Berbuat kemusyrikan, kemudian sihir, durhaka dengan orang tua, memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang dan menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina." Itu tujuh dosa besar yang membinasakan, gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Ancaman-ancaman yang sangat keras Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan kita berbuat kemusyrikan Dan sebaliknya berarti Kita dianjurkan agar memurnikan ibadah Kepadanya, makanya Bapak Ibu sekalian Para sahabat itu, kalau sendal mereka putus Mereka angkat tangan ke langit Sambil berkata begini, Ya Allah Sendal saya putus, gantikanlah Kalau sakit, Ya Allah Saya sedang sakit, sembuhkanlah Setiap kali Bapak Ibu sedang menyampaikan Doa kepada Allah, doakan itu Bentuk curhat kita kepada Allah Begitu kita mengatakan, ya Allah, pada saat itu juga ulama bilang Allah sudah tentukan diterimahnya kapan. Jadi misal kita mengatakan, ya Allah sembuhinlah. Berarti Allah sudah tentukan pada saat itu sebulan lagi atau seminggu lagi, kalau dia terus komitmen berdoa, maka akan sembuh. Itu kan maka akan sembuh. Cuma kadang-kadang kita tidak menunggu atau tidak menikmati prosesnya. Baru di tengah jalan, baru tiga hari berdoa lalu kita berhentikan doa kita Yang semestinya kalau kita lanjutin sampai tujuh hari Maka akan dapat target yang kita inginkan Cuma saja dalam Islam tidak sia-sia Yang tiga hari pun sudah lewat tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini wacana tentang masalah syirik Baik, seperti biasa kalau ada yang mau bertanya sampai sini silahkan Ada yang punya pertanyaan? Kayaknya harus bahasan masalah pernikahan Baru terbuka mata gitu ya Kalau syirik pada ngantuk <laughs> Nanti ada bahasan dosa besar berapa gitu masalah itu ya. ya Sebentar, sebelah sana dulu Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Jadi ada bagaimana hukumnya sembelian yang tidak menyebutkan nama Allah gitu pak ya tidak bukan untuk berhala tapi mungkin dia tidak menyebutkan nama Allah di sini kalau Imam Syafi'iyahalallah berpendapat tetap tidak boleh karena beranjak daripada hadis Nabi saw yang berbunyi eh, eh, apa namanya semua yang disembelih selain daripada Allah atau tidak menggunakan nama Allah maka dia haram dia adalah haram gitu kan? Kalau Imam Ahmad mengatakan dirincikan dulu Apakah memang dia dari awal niat tidak mau membaca nama Allah Atau dia sudah niat Misal bapak e, mau sembelih kambing Terus beli kambingnya ternyata pada Sudah niat mau nyembeli untuk Allah untuk membeli, Maksudnya dia memang ini sembelian karena Allah Bolehkan saya ingin untuk itu ladha Tapi pada saat meletakkan pisau di leher kambing Dia lupa Maka Imam Ahmad merincikan Kalau Dasaranya memang dia tidak mau sebut nama Allah, enggak boleh dimakan sembelihannya Tapi kalau dia lupa saja, emang setelah sembelihan baru ingat gitu kan Maka itu enggak masalah Karena dia sudah jelas memang mau menyebutkan nama Allah Dan juga berhubungan dengan masalah sembelihan Sembelihan kita boleh memakan sembelihan setiap muslim Dan juga boleh memakan sembelihan ahli kitab Hadith kitab itu Yahudi dan Nasrani Boleh kita makan sembelihannya selama yang disembeli itu Adalah hewan-hewan yang dihalalkan dalam Islam Misal ada seorang Nasrani punya warung jual ayam Ayam dasarnya halal dalam Islam Mereka sembeli sendiri kan gitu Asal disembeli maka hukumnya halal Boleh dimakan Selama hewan itu adalah hewan yang dibolehkan sembeli dalam Islam Dan yang sembeli hadith kitab Dalilnya adalah surah Al-Ma'idah ayat 5 Bunyinya begini, A'udzubillahimmanasyaitonirajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yumuhilalakumultayyibat. Hari ini aku halalkan untuk kalian semua yang baik-baik. Maksudnya Allah sudah halalkan makanan yang baik, pakaian yang baik, pergaulan yang baik, ekonomi yang benar, ya kan politik yang benar. Allah sudah buatkan, ada tayyibat, ada hal-hal yang sudah dituntun untuk itu. Dan Allah mengatakan, Wa ta'amun ladhina utul kitabahilun lakum, wa ta'amukum hilullakum. Dan juga makanan serta sembelian ahli kitab halal buat kalian Yahudi dan Nasrani Serta sembelian dan makanan kalian halal untuk mereka Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal utul kitaba min qablikum Dan kalian juga kaum laki-laki muslim Halal untuk menikahi para wanita-wanita muslimah Dan halal juga menikahi wanita-wanita ahli kitab Jadi seorang muslim laki-laki boleh menikahi wanita wa Nasraniyah atau Yahudiyyah Walaupun tidak masuk Islam Tapi tidak boleh sebaliknya Tidak boleh muslima nikah dengan laki-laki Nasrani atau laki-laki Yahudi Ayat mengatakan begitu Saya baca dulu terjemahan sampai terakhir ya Lalu dikatakan oleh Allah SWT Iza ataitumuhunna ujurahun Kalau kalian memberikan hak-hak mereka Hak-hak tadi orang-orang yang akan dinikahi Atau wanita yang akan dinikahi itu Dan seterusnya sampai lanjutan ayat terakhir Intinya adalah dalam ayat ini surah Al-Ma'idah ayat lima Bisa dilihat ada dua hal hukum yang besar. Bolehnya memakan sembelihan setiap Muslim dan sembilan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat namanya Yahudi ahli kitab. Jadi nggak bisa lagi bapak ibu mengatakan, sekarang masih ada ahli kitab? Ya jelas masih ada Walaupun apapun keadaan mereka selama mereka mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat maka namanya Yahudi ahli kitab. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Kalau kita mengatakan mereka tidak ada lagi alkitab sekarang, berarti hampir seluruh atau bisa kita katakan seluruh hukum berhubungan dengan alkitab dihapus dalam Alquran, kan gitu, karena memang itu berlaku untuk mereka dan orang-orang Nasrani mengatakan trinitas tentang eh, adanya ayah, ya, dia katakan Tuhan, kemudian anak Tuhan, kemudian ada e, Maryam ya katakan sebagai bundahnya gitu kan maka kata-kata terindahnya sudah ada dari sebelum Nabi Muhammad saw diutus dan Al Quran datang memang meluruskan pemahaman itu jadi memang mereka ada jadi sembelihan ahli kitab pun dibolehkan untuk dimakan tinggal pertanyaannya bagaimana kalau mereka tidak membaca Bismillah ayat ini tidak menitik beratkan tentang ahli kitab harus mengucapkan Bismillah yang penting mereka menyembelihnya nah seperti sekarang di Perancis ada sistem Ayam-ayam itu kalau dimasuk ya atau dijual di pasar itu sudah nggak pakai sembeli. Jadi ayamnya diperdikan di alat dalam keadaan hidup keluar sudah terpacking, gitu kan? Jadi memang dia melalui proses itu, di dalam itu distrom kemudian e, dikulitin kemudian tiba-tiba pokoknya sudah terpacking pada saat keluar. Ini pernah e, prosesnya disanyakan kepada saya dan saya bahasakan kalau tidak disembeli maka berarti melanggar ayat tadi, melanggar ayat tadi. Tapi kalau disembeli maka umumnya boleh. Seperti misal. Waktu saya ceramah di Irian Mayoritas teman-teman penduduk Irian itu adalah orang Nasrani Dan mereka biasa berburu rusa Berburu sapi liar di hutan gitu kan Kemudian mereka jual di pasar Yang beli banyak orang-orang muslim Apakah itu halal dimakan sembelihannya Kalau dia sembeli ya maka itu halal gitu. Kalau dia sembeli itu halal Tapi kalau dia tidak sembeli Seperti umumnya ada pernah mengatakan kepada saya Dia cuma menebas perutnya Ustadz Dia cuma menebas kakinya kan gitu. Kemudian mati karena kesakitan, maka itu tidak termasuk dalam masalah sembelihan. Tapi kalau dia sembelih seperti orang Islam dengan memutuskan dua urat besar leher hewan tersebut, maka berarti masuk dalam uh, apa uh, pa, uh, jabaran daripada ayat tadi. Begini gitu, Pak ya. Ya sini tadi, siapa lagi? Jadi eh, kalau Bapak lihat Ada buku juga judulnya itu Hal-hal yang membatalkan keislaman Jadi memang Islam, Islam itu bisa batal Pak Induk yang paling pertama Membuat batalnya Islam kemusyrikan Syirik besar dan yang kedua Murtad dari agama gitu kan. Batal keislamannya Jadi walaupun dia seperti orang mengatakan Saya kufur, saya pindah agama sekarang Saya sekarang menjadi agama Nasrani Saya mengagamanya Yahudi, saya menjadi agama Buddha misalnya. Dia bilang begitu Dia sudah murtadkan dirinya Berarti dia walaupun sholat nanti malamnya Atau setelah dia ucapkan kalimat itu Sudah gak diterima sama Allah Karena dia menyatakan kekufuran sama dengan kemusyirikan Jadi kufur masyirik adalah uh, Salah satu hal yang membatalkan Keislaman seseorang Emang sholatnya setelahnya nggak membantu dia Sholat itu bisa membersihkan dosa-dosa Selain dosa syirik Dosa-dosa kecil ya Seperti misalnya hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari Kalau di depan uh, rumah Seseorang nyatakan ada kolam Atau sungai yang airnya sangat jernih dan luas setiap hari dia mandi lima kali apakah masih tertinggal dosa-dosa kecilnya dosa-dosa di sini dosa-dosa kecilnya gitu kan lalu para sahabat mengatakannya apakah masih tertinggal najis tubuhnya kata nabi 6, kata para sahabat tidak ada ya, Rasulullah kalau satu hari mandi lima kali di sungai yang luas airnya mengalir dan bersih tidak akan ada noda di badannya. Maka kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan lima waktu salat Yang seperti orang mandi satu hari lima kali di sungai depan rumahnya Yang akan mengugurkan dosa-dosa kecilnya Dosa kecil, kalau dosa besar enggak bisa Yang kita titik beratkan di pertemuan kita yang lalu Kalau masih ingat di pembukaan buku ini Saya bilang, dosa kenapa kita bahas dosa-dosa besar? Karena dosa besar dosa -dosa ini beda Cara pengampunannya pun ada, ada, ada sendiri Imam Nawi mengatakan, mengampuni dosa besar harus ada tiga syarat mutlak meninggalkan dosa itu seketika. Lagi berbohong berhenti, lagi berzina berhenti, lagi riba berhenti. Kedua menyesali, yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Maka baru Allah terima, gitu kan? Sebagian ulama mengambahkan syarat yang keempat, mengisi waktu dia yang tadi dia gunakan maksiat dengan amal saleh, dengan amal saleh. Ini baru bisa terampuni dosa-dosa besarnya dosa-dosa kecil terampuni dengan wudhu, dengan sedekah, bakti dengan orang tua, zikir yang kita lakukan. Bapak Ibu sekarang hadir di majelis ilmu begini itu diampuni dosa-dosa kecilnya. Tapi kalau dosa-dosa besar yang disebutkan dalam buku ini wajib taubat nasuha. Ya Allah, jadi salatnya tadi tidak bisa membantunya kalau sudah berbuat syirik. Dia harus mengulangi syahadat memang. Karena memang dia sudah keluar membatalkan keislamannya dengan perbuatan syirik. Makanya ulama mengatakan Memahami tentang dosa syirik ini lebih penting bagi seorang muslim daripada dia makan Dan menghilang, menghilangkan rasa laparnya Karena memang ini berbahaya sekali gitu Antara hidup dan matinya dia Antara surga dan neraka dia Antara keimanannya dan kekufurannya gitu Makanya di sini Imam al-Dabi meletakkan dosa pertama Dan Bapak Ibu kalau kembali kepada buku-buku hadithun Imam Bukhari, Imam Muslim Semua buku-buku tafsir pada saat menjelaskan tentang masalah dosa syirik Mereka semua mengingatkan bahwasanya setiap muslim harus berhati-hati dari dosa ini karena Allah mengatakan dari dalam surah An-Nisa inna Allah Allah masih bisa mengam Allah tidak akan mengam Allah masih bisa mengampuni dosa selain syirik dan Allah uh, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah masih bisa mengampuni selain syirik itu memang syirik ini bobotnya sangat luar biasa gitu dengan menggantungkan nasib atau mempartisipasikan Allah dengan makhluknya gitu Makan lagi tadi? tidak uh, uh, itu, itu, itu, itu, itu bukan syirik. Jadi kalau seseorang memang sunnahnya kita kalau berdoa itu mengikuti dengan dibuka dengan tahmid dan salawat itu harus. Ada seorang sahabat Nabi masuk masjid langsung bilang begini, masuk masjid langsung mengatakan ya Allah ampuni saya, tiba-tiba gitu. Kata Nabi ista ista'jalahadha Orang ini buru-buru sekali Mesti dia memuji Allah Membacakan salawat untukku Baru dia berdoa, memang begitu hukumnya gitu kan? Jadi memang memulai dengan itu Tapi kalau ada orang tadi pertanyaan bapak, Setelah baca tah tahwin misalnya dia baca salawat Kemudian dia menyebut uh, Dengan masalah eh, Abdul Qadir Jailani Tergantung apa yang dia bahasakan Kalau dia mengatakan Wahai Abdul Qadir Jailani ampuni saya Misal, atau dia mengatakan Sembukan penyakit saya, ini syirik, nggak boleh karena meminta kepada orang yang sudah mati apalagi walaupun dia hidup dia enggak mungkin bisa menyembuhkan dia enggak mungkin bisa memanjangkan umur yang itu itu haknya Allah Subhanahu perbuatan syirik Kali gitu tapi kalau dia cuma mengatakan misalnya dengan e, perantara Abdul Qadir Jailani ya Allah terimalah ini juga termasuk syirik tapi ulama mengatakan bobotnya bukan seperti bobot kalau dia mengatakan langsung hai hey Abdul Qadir ampuni saya atau sembuhkan saya tapi itu juga masuk dalam perbuatan syirik gitu Jadi enggak boleh mempartisipasikan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mati Bapak Ibu sekalian tetap membutuhkan doa kita. Saya saya kasih contoh enggak usah si Abdul Qadir Jilani. Nabi Muhammad sallallahu sendiri kita masih bacakan selawat gitu kan. Sahabat Nabi yang mulia yang hadir di perang Badar, yang hadir di perang Uhud, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, sepuroan dia memang surga juga tetap kita mengatakan radhiyallahu anhum. Tietenkin, tetap kita doakan. Orang tua kita, seorang kiai pun tetap kita mengatakan Allahummaqfir, warham, Allah ampuni, Allah rahmatikan tetap mengatakan. Atau kita mengatakan, almarhum yang semoga Allah rahmati. Itu berarti kita masih doakan. Jadi tidak usah kita menggunakan mereka untuk minta kepada Allah. Karena Allah tidak butuh perantara sebenarnya. Allah tidak butuh dan Allah mau kita langsung berhubungan dengannya. Itu kacaan Pak Jika lagi? Ya silakan bu. Maaf sebentar. Beli obat di apotek Oh berobat Ke alternatif, oh iya Baik, saya sudah paham insya Allah. Jadi eh, bagaimana, kalau saya simpulkan bagaimana hukumnya Berobat kepada atau dengan cara pengobatan alternatif gitu ya Kurang lebih itu inti bahasannya Baik, Bapak-Ibu sekalian kita perlu tahu dua hal Berhubungan dengan masalah penyakit dan pengobatan dalam Islam Yang pertama, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari Tidak ada penyakit yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan kecuali Allah ikutkan dengan obatnya maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah hamba, hamba. artinya semua penyakit di muka bumi ini pun Allah ciptakan karena Allah menciptakan yang baik dan yang buruk gitu kan Allah menciptakan yang halal dan yang haram yang haram untuk ditinggalkan ya ini contohnya ya babi nggak boleh haram lalu diciptakan oleh Allah semata taala bentuknya supaya manusia nggak protes lagi Nanti bapak ibu kalau dikatakan babi haram Nanti anda bilang lagi sama Allah Bentuknya mana ya Allah gitu kan Ini bentuknya nggak boleh dimakan ya Selesai gitu kan. Ini minuman keras Ini, ini dan seterusnya Yang halal pun Allah ciptakan yang baik-baik Ini silahkan nikmatin Bahkan kalau dengan menikmatin niatnya Karena ini adalah Allah yang perintahkan Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Dan termasuk dalam hal yang buruk sebenarnya Yang memang bagi manusia tidak disenangi Itu dikatakan buruk ya Adalah penyakit Nabi saw sudah mengatakan tadi poin pertama yang kita harus pahami dalam pengobatan dan sakit dalam Islam ini semua penyakit ada obatnya diantara hadits yang sangat agung cuma kita kadang-kadang masih ragu dengan ini ya ada namanya pengobatan nabawiya kata Nabi saw apa habbatus sauda jintan hitam itu habbatus sauda obat untuk semua penyakit kecuali kematian, mengerti kan? Kecuali kematian. Kalau di timur tengah Bapak Ibu sekalian itu orang luka ya tangannya kena pisau robek itu ditaburi haba sauda gitu. Ditaburin jintan hitam itu karena yakinnya dengan hadis ini. Ada orang yang kepalanya kena bocor gitu digunakan dengan sembilu, di, di, di di diubah di, di diracik haba sauda itu dicampur sama madu sehingga menjadi perekat yang luar biasa. Dalam hadis dikatakan ya atau dalam ada sebagian ulama membahas tentang di buku 99 manfaat madu itu dikatakan Madu secara medis terbukti adalah perekat yang paling baik yang paling, ter, yang paling baik di dunia Itu adalah madu Kalau digunakan madu dan dikelola sedemikian rupa Itu akan jadi perekat yang luar biasa Pada tubuh kita yang sedang rusak itu kan? Atau organ yang sedang rusak itu sedang robek Dan seterusnya Intinya penyakit itu semua ada obatnya Dan yang ciptakan itu adalah Allah Kalau kita sedang sakit yang ciptakan kita Allah Yang ciptakan penyakitnya Allah Yang ciptakan kesembuhannya Allah Kan gitu Jadi kita harus tahu Allah ciptakan semua maka Allah juga turunkan penyakit Atau ciptakan penyakit dan Allah ciptakan juga kesembuhannya Tetapi perlu Bapak Ibu tahu satu hal Ada juga hadis Nabi yang berbunyi Allah tidak jadikan kesembuhan penyakit kalian dari hal-hal yang ia haramkan Misal Bapak Ibu nggak bisa sembuh kecuali harus konsumsi lemak babi Misal ada kerabat saya begitu Dia kena penyakit seringkali perutnya kerang, kerang tiba-tiba Gitu kan Jadi menurut medis kalau dia berobat di dokter Ini tidak bisa kecuali pakai suntikan ini Suntikan itu dari lemak babi Pada saat saya ditanya saya bilang ini tidak bisa Yang menciptakan penyakit itu Allah Yang menciptakan juga dia Allah menciptakan semuanya Allah. Allah Nabi sudah mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan Dan pastikan kalau dia konsumsi obat yang haram tadi Dia hanya akan mungkin beberapa saat merasakan kenyamanan Setelahnya akan datang penyakit yang lebih berat Dan memang betul terbukti Apa yang saya bahasakan terbukti pada keluarga saya yang sakit itu. Jadi ini cuma merasakan sakitnya hilang beberapa saat tapi akan datang lagi dan maka lebih berat. Ya, makan ada-ada, obat-obat, ada penyakit-penyakit obat, yang lain. Jadi ketahuilah bahwasanya penyakit semua ada obatnya dan kita disuruh berobat. Tetapi tidak boleh berobat pada hal-hal yang diharamkan. Ya dengan tidak boleh. Saya sering sampaikan sama istri saya, mohon maaf pribadi, saya sampaikan juga di e, pengajian saya. Akhirnya saya bahasakan itu seperti sekarang saya sampaikan di sini kalau dia lagi mau beli obat untuk kebutuhan rumah gitu kan sebulan mungkin buat obat batuk, obat flu dan segala ditaruh di rumah sebagai cadangan. Itu saya selalu bahasakan kalau beli obat batuk secara khusus ya. Dan Anda boleh tanya apoteker di apotek manapun. Saya bilang jauhi semua obat yang beralkohol gitu kan. Jauhi obat yang beralkohol ini ada bahasa di luar besar yang keberapa gitu ada masalah meminum khamar gitu. Selalu minta obat batuk yang tidak beralkohol. Baik dilakukanlah sama dia. Terus saya jelaskan kenapa sebabnya. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, ma'askara, ma'askara kathiruhu faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya haram. Kalau ada alkohol, kita minum segelas mabuk, berarti setetesnya haram. gitu kan? Walaupun itu obat batuk. Jadi bukan dengan minum haram, berarti kita akan sembuh. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ada hukum syariah yang menjelaskan dan Nabi sudah pastikan, bahwasanya tidak mungkin Allah berikan kesembuhan dari hal yang diharamkan Itu poin pertama berhubungan dengan masalah pengobatan dan penyakit dalam Islam Poin yang kedua, penyakit dalam Islam dibagi dua oleh para ulama Ada penyakit yang sifatnya fisikal atau kita bahasakan medis Mungkin luka, mungkin luka dalam, mungkin penyakit apa Pokoknya di dalam berhubungan dengan tubuh kita gitu kan. Berhubungan dengan tubuh yang sifatnya fisik Atau kita bahasakan sekarang medis Maka itu juga menggunakan pengobatan-pengobatan yang sifatnya manusiawi Yang mungkin racikan obat yang bahan-bahannya tidak haram Kalau dalam Al-Quran sudah ada madu, ada jintan hitam tadi Ada banyak ya ada hilba kacang-kacangan Ada banyak yang mungkin di medis pun sudah dipelajari Dan ilmu yang dalam medis itu juga diambil dari Allah SWT ilmunya Allah Makanya kita tahu eh, kalau kita bisa bahasakan bapaknya dokter itu Ibn Sina kan seorang Muslim gitu kan Ya memang sampai sekarang bukunya masih dijadikan referensi di kedokteran-kedokteran dunia. Maka dia mengambil racikan-racikan banyak sekali obat atau komposisi obat itu yang memang dari alam ini alami yang sifatnya halal secara agama. Maka itu boleh kita berobat dengan cara ini. Kalau kita sekarang saya simpulkan berobat dengan dokter yang memang pelajari itu seperti tadi ibu bilang gitu kan baik kalau ada penyakit yang sifatnya ini yang tadi yang inti inti bahasan kita yang sifatnya tidak berhubungan dengan fisik tapi berhubungan dengan masalah karakter perasaannya atau gangguan gangguan dari selain manusia seperti gangguan setan misalnya ada orang subhanallah berobat medis nggak sembuh sembuh ternyata dia dia tadi Jalannya dia bukan berobat dengan ah, hukum syarikat tapi dia larinya kepada hal yang dilarang Seperti ke alternatif tadi, umumnya alternatif itu Yaitu dengan istilah orang pintar misalnya Itu kalau saya bahasakan adalah dukun-dukun gitu kan Kalau dalam agama Islam Jadi mereka menggunakan cara-cara untuk mengobatin Penyakit-penyakit yang memang tidak secara medis nggak bisa disembuhin Apalagi yang berhubungan dengan karakter atau perasaan atau gangguan dari setan tadi gitu kan maka mereka menggunakan juga tenaga-tenaga setan. Tenaga-tenaga setan untuk bisa mengobatin itu. Ini keliru. Lalu bagaimana caranya? Kalau saya gelisah, setiap malam selalu mimpi buruk, kalau saya selalu bertengkar suami istri, kalau saya terlalu emosional, gitu kan. Itu semua pengaruh setan. Caranya, obatnya adalah satu, ruqyah syariah. Apa itu ruqyah Bapak Ibu sekalian? Membacakan kepada orang tersebut atau kita membacakan diri kita sendiri Dengan ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW Dan doa-doa yang beliau ajarkan untuk pengobatan rukia namanya Rukia syariah Tentu ada buku sendiri panduannya Tapi yang paling mendasar Bapak Ibu bisa coba membaca Kalau misalnya sering emosional Atau merasa malas sekali kalau beribadah Malas interaksi dengan lawan dengan pasangan halal kita dengan suami istri, sering bertengkar, anak terlalu nakal, ya di rumah selalu gelisah, maka butuh rukyah syariah. Rukyah yang paling sederhana Bapak Ibu bisa terapkan adalah Bapak Ibu membaca untuk diri sendiri, gitu kan ayat-ayat ruqyah Kalau yang paling dasar tuh membaca al-fatihah sekali, al-ayat kursi sekali, al-ikhlas sekali, al-falak Al sekali dan an-nas sekali. Ini yang mendasar dulu Bapak Ibu baca ditiupkan ke telapak tangan Kemudian diusap dari kepala sampai ke kaki Diusap dari kepala sampai ke kaki Ada sebagian teman-teman kita yang mengembangkan detorika ini Dengan melipat gandakan menjadi tiga kali Sekali dibaca setelah baca Al-Fatihah ditiupkan ke telapak tangan Kemudian baca lagi ayat kursi selesai ditiupkan ke telapak tangan Qulallahat sekali selesai ditiupkan ke telapak tangan Kalau Bapak Ibu bisa baca sampai tiga kali lebih bagus 33 kali kan gitu. Kemudian baca Al-Falaq sambil ditiupkan ke telapak tangan sampai selesai. Setelah selesai ya, kemudian baca Al-Binasit diup telapak ke tangan. Kemudian diusapkan dari kepala kita sampai ke kaki. Niatnya membentengi diri dari semua sihir dan setan-setan yang ada. Kalau Bapak Ibu akan ruqyah syar'iyyah, semua ya, penyihir atau dukun yang pernah mengirim setan ke ibu atau ke bapak pernah mengirim sihir itu akan berasa karena dia tahu rukyah syariah akan memusnahkan sihir di badan kita dari dia setan-setan bahkan dia sendiri bisa kena ya ancaman terbunuh dengan ayat-ayat rukyah berapa banyak penyihir yang mati kena merukyah kena orang yang sedang dia sihir di akhirnya dia kena sendiri gitu kan dia kena sendiri maka bapak ibu pada saat bacaan pertama di rukyah ditiupkan kemudian diusap dari kepala sampai kaki gitu kan Niat membentengi diri. Kenapa? Karena kalau kita mau merukia tadi saya katakan, setan ada di tubuh kita ini Coba melapor kepada penyihirnya, supaya dia mengirim kekuatan baru gitu Maka Kita bentengin diri dulu, kemudian Bapak Ibu ulangi sekali lagi Baca Al-Fatihah di Tiub, baca Ayat Kursi di Tiyub, baca Al-Ikhlas di Al-Faratil dan Anas di diusap kepala sampai kaki Niatnya menghancurkan dan memusnahkan semua sihir dan setan di tubuh saya Jadi diusap-usap gitu kan, diusap-usap dari kepala, telinga terus sampai ke kaki Biasanya kalau kita ada interaksi atau ada sesuatu berhubungan dengan masalah ini Alam-alam setan dan jin ini Maka kita akan merasakan di usapan bacaan yang kedua ini Mungkin terasa kesemutan bunggung kita Mungkin kepala kita tiba-tiba pusing Mungkin tiba-tiba mules mau buang air Mungkin tiba-tiba sendawa gitu kan, bisa terjadi Maka Bapak Ibu tetap aja jalankan, diusap-usap punggungnya, kakinya, mohon maaf Sampai daerah kemaluan diusap sendiri Dengan tadi telapak tangan yang sudah ditiru dengan ayat Rukiya Sampai ke kaki Selesai, Bapak Ibu lakukan lagi sekali yang ketiga kalinya Baca dengan yang sama, Al-Fatihah, Ayat Kursi, Alis Al-Falq An-Nas Kemudian Bapak Ibu usap lagi ke tubuh Dengan niat mengeluarkan dari tubuh kita hasil pembakaran sihir dan setan tadi Biasanya yang ketiga ini reaksinya sangat besar Tiba-tiba ada yang muntah gitu kan Ya mungkin dia muntahkan muntah cairan tertentu Atau bahkan ada yang pernah memuntahkan benda-benda sihirnya Mungkin bentuk peniti, mungkin bentuk hewan-hewan eh, yang tidak baik Seperti belatung dan seterusnya itu terjadi kan gitu. Maka dia muntahkan Nah kalau dia sudah tahu reaksi ini ada Maka dia mulai menerapi dirinya pada hari itu Mulai hari itu minimal selama dua minggu ke depan di Rukia sendiri, Rukia Mandiri namanya bacain pagi sore Bapak bacain begitu, ya Bapak Ibu bacain dirinya sendiri juga bisa dikembangin kalau Bapak Ibu mau lebih baik pengobatannya menggunakan daun bidara tau daun bidara ya Bapak Ibu? kalau tidak di aja di Google tulis daun bidara nanti kelihatan daunnya kalau Bapak Ibu mau beli di tempat-tempat pinggir jalan tempat-tempat teman-teman kita yang jual pohon tanya aja E, pohon apel India, nanti kan, nanti mereka akan lihatkan atau kalau mereka paham daun bidara lebih bagus lagi. Kalau selama ini saya tahunya di teman-teman kita tahunya apa pohon apel India. Kalau pengajian saya yang lain, memang saya pesankan langsung dari teman-teman di Bogor atau dari Karawang mereka mendatangkan satu truk kemudian dibagi ke jemaah pengajian gitu kan, tinggal dibayar ke orang-orang itu berapa biayanya satu potnya gitu. Nah itu ditanam apa maaf diambil daunnya tujuh lembar dalam sebuah hadis yang Sahih dikatakan diambil tujuh lembar daun bidara kemudian dihancurkan dengan dua buah batu kalau kita sekarang mungkin ulekan atau mungkin kita bisa kembangkan dengan blender bapak ibu blender tujuh lembar daun bidara kemudian daun bidara yang sudah bisa bisa kelipatan ya tapi kelipatan tujuh usahakan kena hadisnya tujuh lembar tujuh empat belas dua puluh satu atau dua puluh delapan diambil dan Subhanallah pohon bidara ini bapak ibu sekalian kalau dicabut Tumbuh lagi, Bapak Ibu cabut sekarang Dicabut hari ini, nanti malam sudah tumbuh lagi Daunnya selalu begitu Di rumah saya itu banyak sekali di halaman saya tanam Pohon bidara ini Karena pohon bidara disunahkan, dipakai untuk Memandikan jenazah dan untuk mengobati Sihir atau gangguan setan. Baik, Bapak Ibu setelah dihancurin Dimasukin ke dalam air yang mau diminum Kalau kita mau minum air Bapak Ibu bisa cemplungin di air Diminum, kemudian Bapak Ibu rukia air itu Dibacain ayat rukia Baca tadi Al-Fatihah, Al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Nas Ditiupin di air itu Denia untuk meruqyah baru Bapak Ibu pakai minum Lebih bagus lagi kalau airnya air zam-zam gitu kan Kalau enggak air biasa enggak apa-apa Juga boleh meruqyah dengan air biasa Air biasa air dari keran kamar mandi saja Diambil di ember Kemudian dihancurin daun bidara Dicemplungin dalam air tersebut Kemudian Bapak Ibu masukkan telapak tangannya dalam ember Kemudian Bapak Ibu sambil baca ayat ruqyah Tujuannya masukin tangan ini untuk mengaduk uh, Daun bidara tadi yang sudah kita masukin Nanti Bapak Ibu sambil baca Alhamdulillah, audzubillah rajim Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil Alamin Sampai selesai Waladzalim ditiup ke air itu Niat untuk menjadi air rukia Baca ayat-ayat rukia tadi Kemudian airnya ini bisa Bapak Ibu pakai Untuk ngerukia diri dengan cara mandi Diambil satu gayung Terus diambil airnya digusap gusapin di tubuh Jadi gak usah satu ember dihabisin dengan mandi ke biar kebiur Tapi diambil satu timba, airnya diambil seperti orang pakai balsem Diusapin di tubuh kita dengan niat untuk menghancurkan sihir-sihir itu Ini juga sambil lakukan dua minggu Juga kalau rumah sering gelisah Di Jakarta ini Bapak Ibu, Sekarang ada rumah Selalu di dindingnya ada semut dan banyak sekali gitu Dia sudah berusaha bersih tetap tidak bisa Setelah rumahnya di itu hilang semutnya Iya Dan itu ada orang yang sering bertengkar suami istri jadi nggak jadi ber, jadi sudah berhenti bertengkarnya anaknya nakal sekali jadi berubah dengan rukyah rumah tadi rukyah rumah dengan cara air yang sudah dibuat ini bapak ibu bisa diambil kemudian beli alat pel baru jangan pakai alat pel yang lama air yang itu bisa dipakai untuk ngepel lantai kita dan bisa juga diambil semprotan serika kemudian diisi air rukyah disemprotin dinding-dinding halaman-halaman rumah kita ingat Dalam Islam kita enggak butuh penjaga rumah dari jin Semua syaitan disuruh keluar, enggak boleh ada Baik kita ataupun rumah kita, kita enggak butuh Jangan bapak ibu bilang, oh enggak apa-apa penjaga saya, enggak Atau bapak ibu mau berusaha untuk punya khadam atau pembantu dari jin, itu enggak boleh Kita dalam Islam tidak boleh berinteraksi, enggak boleh nikah, enggak boleh ngobrol, enggak boleh makan Enggak boleh apa-apa sama jin, mereka alam lain, kita alam lain, enggak boleh Dan kita khalifahnya, kita enggak boleh minta tolong kepada jin-jin itu makanya Allah mencap kufur dan musyrik orang yang minta tolong kepada jin dalam surah jin diturunkan khusus membahas ayat 1 sampai ayat 17 gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa menyemprot tapi hindari barang elektroniknya. Nanti Ustadz Khalid rusakin TV saya gara-gara saya semprot gitu kan. Jadi bukan itu tapi dindingnya disemprotin gitu kan dengan niat membacakan ayat ruqyah. Insyaallah 2 minggu. Nah, pengalaman yang pernah terjadi pada saat rumah di ruqyah 2 minggu, Bapak Ibu jangan heran kalau misalnya ada pernah terjadi, ini pernah terjadi ya. Biasanya di rukia rumah itu ada ular yang keluar, ada uh, kala jengking, ada apalah macam-macam ya, ada uh, laron dan seterusnya itu biasa. Selama dua minggu nanti rumahnya akan lebih tenang setelah itu di rukia. Karena biasanya kita tidak sadar memasukkan jimat di rumah. Tadi tanda kutip dari orang-orang yang dianggap pintar atau dukun-dukun ini itu semua barang yang kita masukkan dari dukun atau peramal atau orang pintar ini itu namanya buhul dan buhul ini semuanya ada setannya. Semua ada setannya. Jadi jangan sampai salah paham, walaupun cuma kertas. Ingat jangan terpengaruh dengan tulisan bahasa Arab. Rata-rata di Indonesia penyihir itu memberikan kita lembaran bahasa Arab, ya. Dan itu semuanya adalah kalimat kemusyrikan. Ingat ayat Al-Quran juga Bapak Ibu sekarang kalau ditambah satu huruf atau dihapus satu huruf akan menjadi alat sihir. Ayat Al-Quran bisa menjadi alat sihir kalau ditambah sehuruf atau dikurangi sehuruf. Karena kalau sudah bertambah seluruh bukan lagi ayat Quran gitu kan Maka itu bisa dipakai untuk itu dijadikan adat alat sihir Nah ini kita bisa lakukan sendiri Atau kalau memang kita lihat reaksinya besar Setelah kita rukia ternyata ada reaksi-reaksi besar Kita bisa minta tolong kepada ustad-ustad yang faham Untuk di follow up ya rukia ini sehingga bisa tuntas semuanya Ini dalam Islam pengobatan dan bagaimana mengenali penyakit serta menanganinya Allahumma a'lam Sudah sampai sini atau masih lanjut? Sudah. Baik Ke sudah sampai sini, kayaknya masalah ruqyah sudah menutup di semua ya. Pertanyaan nggak jadi. Baik, saya sarankan juga sebagai penutup Bapak Ibu bisa beli ada buku doa terapi doa terapi penyakit dengan doa dan ruqyah. Itu juga ada buku-buku yang cukup banyak bisa dipakai untuk digunakan di rumah dan dibagikan kepada keluarga. Baik kita sampai sini menutupnya dengan kafaratul majlis. subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wabarakatuh